Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrohbilalamin Asyadu ala ilaha illallah Wa asyadu anna Muhammad dan Rasulullah Pemirsa hikmah pagi di mana saja anda berada Kita bertemu kembali dalam acara Dakwah Agama Islam Acara ini terselenggara atas kerjasama Ditjen Bimas Islam Departemen Agama Republik Indonesia Bersama TPRI Pemirsa pada kesempatan pagi hari ini Kami akan membahas satu tema yang menarik Terutama bagi kita yang melaksanakan ibadah puasa, yaitu tentang karakteristik orang-orang yang bertakwa. Dan untuk itu kami hadirkan seorang narasumber yang insyaallah sudah tidak asing lagi. Al-Mukarram, Ustadz, Dr. Andas Haji Nandi, Naksabandi, Master Hukum. Mari kita temui, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz telah berkenan hadir kembali di studio kami. Pemirsa pada pagi hari ini kami hadirkan pula adik-adik uh, mahasiswi mahasiswi dari IIKI Jakarta. Assalamualaikum. Ya demikian pula dengan grup selamat dan tadi telah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al Quran surat Az Zariyat ayat 15 sampai 21 yang juga dibacakan oleh mahasiswi IIKI saudari uh, Wakoatin. Baik pemirsa, kami mulai perbincangan tentang karakteristik orang bertakwa karena kita sering mendengar setiap bulan puasa uh, ayatnya dibacakan bahwa diwajibkannya puasa adalah agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, namun bagaimana sih sesungguhnya ciri-ciri orang yang bertakwa itu akan dijelaskan oleh Al Mukarrom. Apa duluan? Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa TVRI di mana saja berada dan Adik-adik dari mahasiswa ini yang saya cintai, pagi ini saya sangat gembira Melihat adik-adik sudah ya sudah hadir di studio mm -hmm. Dan dalam keadaan press and beauty saya lihat Cantik-cantik ya. mm -hmm. dan segar mm -hmm. ya. Ini melambangkan wajah-wajah orang takwa ya. Jadi adik-adik ini orang-orang yang takwa Iya mm -hmm. Karena nampak di wajah adik-adik, min asari sujud, min asari lwudu, ya. bekas air wudu, bekas sujud. Ya. Dan insya Allah, nanti ketika bangkit dari kubur itu, gurun muhajjalin. Artinya gurun itu akan bersinar-sinar, bercahaya. Ya. Itulah orang-orang yang selalu berwudu, selalu sujud, selalu yeah. sholat. <tid> Kita sedang beribadah puasa. Ya. Kita berada saat ini di bulan Ramadan. Yang membedakan Ramadan atau bukan Ramadan itu sebetulnya iman kita Sebab bulan Ramadan dengan bulan biasa sama saja ya Matahari terbit dari sebelah timur, tenggelam di seuruh barat, jam-jamnya sama Cuma yang membedakan antara Ramadan dan bukan itu adalah keimanan kita Sehingga kita timbul semangat untuk beribadah Tapi bagi orang-orang yang tidak beriman ya sama saja Baik Ramadan maupun bukan Ramadan Sebagaimana kita maklum bersama bahwa Tujuan daripada ibadah puasa Ramadan itu Sebagaimana yang tercantum Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 Akhirnya adalah La Agar kamu menjadi orang yang takwa Jadi takwa ini bahasa Arab Takwa ini bahasa Al-Quran ya? Walaupun itu sudah menjadi bahasa Indonesia Bahkan uh, dalam beberapa sumpah ya atau Sabta Marga atau Pra Setia Kofi mm -hmm. itu selalu disebut-sebut takwa. Mm -hmm. ya. Kami prajurit yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa juga kami pegawai negeri sipil yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi harus dikembalikan kepada Al-Quran, dikembalikan kepada bahasa aslinya. Ya. Jadi orang jangan seenaknya saja. Mengaruhkan kata-kata takwa Menurut keinginannya masing-masing ya. Ada orang jadi Pelesetan, takwa Takut sama bini tua ya. Wah ini bapak ini orang takwa Kerana istrinya cuma satu ya. Takut sama bini tua Ada juga takwa Bapak dari Batak, istri dari Jawa ya. Takwa itu di dalam Al-Qur'an disebutkan ada di dalam surat Al-Baqarah mulai ayat 2 sampai 5, ya. kemudian di dalam surat Ali Imran ayat 134 sampai maaf 132 sampai 34 ya, dan di dalam Al-Qur'an surat Adz-Dzariyat mulai ayat 15 sampai 19. Pada kali ini para pemirsa TVRI yang berbahagia, kami akan menjelaskan uh, prototipe ya atau karakteristik Orang-orang yang bertakwa berdasarkan surat Al-Ghariyat ayat 15 sampai 19, di mana orang-orang yang bertakwa itu nanti akan berada di sorga yang di dalamnya penuh dengan taman-taman air, banyak mata air, ya. atau kehidupan yang sangat menyenangkan dan abadi. Tentu saya ingatkan kembali para pemirsa di rumah bahwa hidup ini diatur nafas ini terbatas, ya. jadi hidup ini akan terbatas. Hmm kita pernah tinggal di perut ibu kita masing-masing termasuk adik-adik selama 9 bulan deh ya kurang lebihnya minta hidupnya namanya sama teman ya <laughs> 9 bulan uh -huh. kemudian akan kita hidup di bumi antara 60 sampai 70 heeh uh -huh. ya karena nabi bersabda uh -huh. amaru ummati bainasitin wa wa aqalluhum uh -huh. itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi uh -huh. Hadis yang lain mana ya, pertemuanan ya. maut, ya. 60 dan 70 Aa. Jadi umur-umur umatku itu hanya berkisar 60 dan 70, hanya sedikit yang melewati 70 hmm. ya. Jadi walaupun ini adek-adek ini masih muda-muda, cantik-cantik, tapi juga bakal mati deh hmm. ya. jangan, jangan disangka ada yang tidak mati, mati juga nanti ya hmm. Ya, ya. mati juga ya jadi kalau sekarang masih pertarungan ya capres, calon presiden, calon wakil presiden, itu bisa jadi bisa tidak namanya juga calon hmm. tapi kalau adik ada ini calon jenajah pasti jadi hmm. ya jangan ragu jangan ragu kira-kira hmm. saya jadi ngajenajah jadi ya hmm. uh, termasuk host kita ini jadi jenajah nanti ya yeah. hanya soal waktu sama saya juga hanya soal waktu mungkin saja saya belakangan host kita duluan ya <tuh> tapi bisa juga saya belak uh, apa ini duluan saya belakangan bisa yeah. <tuh> ya nah kemudian kita akan masuk nanti di dalam kubur itu antara 5000 sampai 6000 tahun di dalam kubur. Hmm. Nah, kemudian kita masuk kiamat nanti satu hari. Hmm. Tapi satu hari di alam di masa kiamat itu sama dengan seribu tahun di dunia. Hmm. Nanti ada di rumah baca Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 27. Wa inna yauman 'inda rabbika ka'lfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di situ sama dengan seribu tahun di dunia. Hmm. Nah, setelah diproses amal kita di Padang Mahsyar, ingat deh di Padang Mahsyar Bukan di Padang Panjang, ya? Hmm. di mana? Di Padang? Masyarakat. Di Padang Masyar. Hmm. Hmm. Kita akan masuk ke akhirat miliaran tahun, miliaran tahun, tanpa kembali lagi ke dunia. TPRI-nya saja sudah tidak ada. Jangan hmm. TPRI, bumi-nya sudah tidak ada. ya? Nah, untuk itulah kita harus mencapai derajat mutakin. Hmm. Karena surga itu tempat kembali kita hanya dua. Sorga dan neraka tempat kembali kita hanya dua deh, mm -hmm. ya hanya berapa deh? Dua. Nah, ini mohon maaf sengaja adik-adik saya ajak ngomong, mm -hmm. sebab kalau tidak diajak ngomong khawatir ngomong sendiri. Mm -hmm. ya? mm -hmm. Nah mm -hmm. jadi tempat kembali kita ada dua, tidak sorga neraka, yeah. ya. Nah di dalam Al-Qur'an sorga itu mm -hmm. Ue dat lil mutakin, mm -hmm. artinya Ue itu disediakan, disediakan, diperuntukkan untuk orang yang yang takwa. Nah, siapa orang yang takwa itu? Menurut surat Az-Zariyat tadi, ya. Pertama, innahum uh kaanu qabla dzalika muhsinin. Ketika hidup di dunianya banyak berbuat kebaikan. Banyak berbuat kebajikan, uh -huh. ya. Jadi kebajikan ini ada yang sifatnya vertikal, uh -huh. hablum minallah, ya. Ada yang sifatnya horizontal, habluminanas dan juga terhadap alam atau binatang. Jadi orang yang takwa di dunianya contoh yang pertama adalah sholat. Ya, ini sholat ini manifestasi daripada keimanan seseorang. Jadi seseorang yang imannya bagus, ya, jadi iman itu landasan ideal, ada landasan struktural atau ada ide, ada aktivitas ya, idenya adalah iman, aktivitasnya adalah sholat. jadi orang yang sholat menunjukkan orang yang beriman. jadi tidak begini pak, orang ini pak walaupun tidak sholat, kadang-kadang berzinah pak, tapi imannya bagus pak. tidak bisa, ya pak, dia kadang-kadang dia itu narkoba juga pak, minuman-minuman keras, kopi pak, imannya begini pak, tidak bisa. Nggak. iman itu Al Kata Nabi Al-Imanu Uryanun Walibah suhud taqwa Iman itu tidak ada dampak Yang kelihatannya taqwanya itu ya? nah. Jadi kembali bahwa Tanda atau karakteris orang Takwa itu Di dunia banyak berbuat kebajikan Hablu minallah Hablu minanas Justru yang besar itu adalah pada sikap Pada ahlak ini Pada sikap perilaku kita itu ya? Nah, Jadi pada Ahlak perilaku kata Nabi Wa Inna Abuwabal Khairi La Kasir Sesungguhnya pintu untuk berbuat kebajikan itu sangat banyak, hmm. sangat banyak. Ya. Jadi mengingatkan orang, menolong orang. Ada orang mau mengangkatkan barangnya ke kendaraannya kita bantu. Ya. Ada hmm. orang mobilnya mogok kita dorong. Ya. Nah ada istilah. Mo, dorong mobil mogok ya setelah ya. jalan malah kita ditinggal nggak apa-apa ah. ya. nah, ah. itu banyak buat kebajikan ya ada orang buta mau ke jurang ya kita ingatin papa itu jurang pak jangan ada orang mau ke jurang biarin aja biarin biarin biarin, biarin, biarin, biarin, biarin, biarin, biarin. Nah. jadi orang takwa itu selalu berbuat kebaikan ya termasuk berbuat baik terhadap dirinya apa berbuatnya tasbih hmm. membaca tasbih itu berbuat baik juga terhadap dirinya hmm. ya. Karena tidak ada seseorang yang mengucapkan Alhamdulillah satu kali saja hmm. Itu sudah saving, sudah nabung, nabung, sudah nanam satu pohon di sorga hmm. ya. Jadi adik-adik juga para pemirsa di rumah Khususnya apalagi di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini Perbanyak tasbih, perbanyak tahmid, tahlil, istighfar, istighfar Karena kata Nabi khairud doa al istighfar Sebaik-baik doa adalah istighfar Dan tidak ada orang yang paling bahagia di akhirat Kecuali yang banyak istighfarnya ya? nah, Jadi orang takwa pertama banyak berbuat kebajikan di dunianya Juga terhadap alam, terhadap binatang wajibun Menyayangi binatang itu wajib ya? Jadi adik-adik mahasiswi jangan iseng Ada kucing Ya diikat ekornya di belakang pakai kaleng terus kucingnya di langsung, langsung, langsung, langsung, langsung, langsung, langsung, langsung, langsung ya. jangan ya jangan samakan dia dengan yang lain ya itu ciptaan Allah juga ya ada pohon orang yang cabut aja gitu lempar gak boleh ya jadi orang takwa itu ya terhadap alam juga ramah ya jadi kalau mengambil ikan di sungai mengambil ikan di laut tidak dibunuh semuanya dengan uh, terumbu pohon karangnya iya. dibom iya, ya iya. Hmm. atau ngambil ikan pakai apa namanya e, pakai racun Dajen. ya pakai racun ya racun tikus ya nah itu ndak boleh ya nah. jadi orang takwa banyak berbuat kebajikan ketika hidup di dunia itu ya nolong orang ada orang sakit ditengok ya didoakan ya ndak boleh ada yang nanti nengok orang sakit malah tertawa tertawa ya sementara dia sedang kena musibah malah kita tertawa jangan ya apalagi kita nakut-nakutin, aduh bapak ini sakit pak, paling dua hari lagi bapak kelihatannya mati pak, ya. Oh, iya. Uh -huh. Tapi dihibur, insyaallah bapak nanti ya sembuh segera begitu. Itu itu sifat-sifat orang takwa itu. Menenangkan ya. yang kedua uh -huh. karakteristik orang takwa itu kanu koli laminalai lima yah ja ya. Jadi sedikit tidurnya di waktu malam. Jadi artinya suka sholat malam uh -huh. orang takwa itu di samping salat wajib salat sunat juga hmm. wa minal laili fatahajjad bihi ya. di malam hari dia tahajud ini tahajud ini adik-adik para pemirsa di rumah ya. ini ibadah yang istimewa Allah ajarkan kepada nabi kita di awal-awal menyebarkan agama Islam hmm. supaya nabi punya keteguhan punya keyakinan ya bahwa dakwahnya itu akan berhasil Ya ayuh hal muzamil laila illa kolila ya. pada awal-awal penyebaran agama Islam Nabi Muhammad sallallahu sallam sudah disuruh untuk melakukan salat malam maka dalam sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban Rasulullah Sallam bersabda alaikum bikiamil lain enggaklah kalian selalu melakukan salat malam ini, ini tanda orang takwa itu suka salat malam Ya, hmm. kenapa Pak Inhouda bersolhin? Solat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh di masa lalu. Jadi para rasul, para nabi, para ulama salafus solh itu suka solat malam. Jadi ya, nah. maka di bulan Ramadan ini kita adakan solat tarawih, ya. Sholat Tarawih itu dengan harapan nanti di bulan bulan lain setelah kita keluar dari Ramadan ini mampu melakukan sholat malam, hmm. ya. Karena Ramadan itu bagikan madrasah, ya, ya. Hmm. tarbiyah, ya, pendidikan supaya nanti kita setelah lepas Ramadan, amal kita semakin baik, ya. Jangan ada orang mau berantem oleh ibunya dilarang. Eh, jangan berantem ya. Ini kan bulan puasa. Nanti kalau mau berantem bulan Sawal. Ya, mm -hmm. oh, jangan. Mm. Eh, jangan ngomongin orang dong. Ini kan sedang puasa. Nanti kalau ngomongin orang bulan Sawal, tidak ya. mm. bisa. Justru ini Ramadan mm. ini adalah sebagai bulan latihan, di mana setelah kita keluar dari kancah candra di muka, setelah selesai latihan ini, mm. kita amal kita semakin baik, semakin ya. baik. Seberapa? Sebulan penuh membakar diri, membakar keangkara murkaan, kezolimanan dan sebagainya diharapkan bisa membakar di sebelas bulan kemudian ya, ya. kita beri kesempatan dulu adik-adik untuk mengajukan pertanyaan Sab. Ya, silahkan, baik silahkan. Uh, pemirsa ini satu tema yang menarik tentang karakteristik orang-orang yang bertakwa terutama bagi kita memang yang sedang melaksanakan ibadah puasa kita selalu mendengar lalakum tatakun tetapi uh, sedikit dari kita yang belum mengetahui apa sih karakteristik orang-orang yang bertakwa itu, uh, adik-adik dari Iki, mahasiswa Iki silakan untuk mengajukan pertanyaan kepada Ustaz kita Ustaz Nandi Naksabandi. Pemirsa beliau sebagai Kasubdit Publikasi Dawa dan Hari Besar Islam Departemen Agama Republik Indonesia. Silakan. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih uh, sebelumnya telah memberikan kesempatan kepada saya untuk langsung bertanya kepada Ustaz. Uh, Bagaimana? Oh ya. Yeah. Nama saya Heneng Siti Nurhedi. Yeah. Sebagaimana yang tadi diterangkan oleh Ustad e, mengenai karakteristik orang bertakwa. Namun e, yang harus kita sadari meraih e, atau mengerjakan salah satu dari ciri-ciri e, orang bertakwa itu sangat susah sekali gitu. Mm. Jadi yang saya tanyakan kiat-kiat e, apa atau motivasi-motivasi apa untuk Uh, supaya kita selalu istiqomah menjalankan uh, perint menjalankan hal-hal yang hal-hal mem yang membuat kita menjadi uh, takwa sarat ya. takwa ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selahan, silahkan neng silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam uh, Nama saya Abidah uh, Saya sedikit bercerita nih Pak Ustaz yeah. uh, Jadi dulu ketika saya bersama-sama belajar menghafal Al-Quran mm -hmm. Saya itu punya satu teman ya uh, Dia itu punya kemampuan yang menurut saya sangat bagus sekali Ibaratnya teman-teman uh, yang lain dulu waktu belajar menghafal masih merangkak Dia mah sudah melaju gitu ya mm. Sudah berlari Akan tetapi Ada apa ya mm. Hmm. Ada satu kejelekan dalam diri teman saya tersebut yaitu suka sekali mencari aib teman-teman yang lainnya. Hmm. Apakah dengan seperti itu teman saya tetap bisa dikatakan sebagai orang yang bertakwa? Baik, wah bagus sekali. Kepada grup selawat uh, mahasiswa UII, silakan untuk mengajukan pertanyaan pada Ustaz kita, mumpung Ustaz kita masih ada di Indonesia. Alhamdulillah berkat Ustaz. nama saya Hidayatussalihah. Uh, yang saya ingin tanyakan uh, Tadi Ustaz menjelaskan Bahwa karakteristik Orang yang bertakwa adalah Orang yang banyak melakukan kebajikan hmm. Baik horizontal Maupun Vertical. vertikal. Nah itu bagaimana Apakah bisa dikatakan bertakwa Kalau hanya uh, hubungannya baik dengan manusia Tapi dengan Allah tidak Atau hmm. hanya baik dengan uh, Allah saja Tapi dengan manusia dan alam tidak yeah. Dan pertanyaan kedua Kadang memang di bulan Ramadan orang itu uh, berlomba-lomba dalam hal kebajikan. Uh, tapi setelah itu uh, mereka akan kembali uh, akan kembali seperti keadaan uh, seperti biasanya tidak seperti bulan Ramadan. Apakah uh, bagaimana kiat untuk tetap uh, tetap Mengistiqomahkan seperti apa yang terjadi pada bulan Ramadan itu, aktivitas yang dilakukan. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saat ini perlu semuanya, langsung saja. Serang. Ya, yang pertama dari Neneng ya, uh -huh. Neneng, ya. Neneng Siti Nurhayati ya. Bagaimana kita supaya ibadah ini selalu istiqomah? Uh -huh. Ada kaul ulama yang mengatakan qalilun tadumu khairun min kafirin munqati'u ya sedikit tapi dawam dawam itu continue berkelanjutan ya, ya. Berkelanj lebih baik daripada banyak-banyak tapi jarang hmm. ya misalnya sekali waktu baca Quran sampai dua surah tiga surah tapi istirahat seminggu seminggu <laughs> satu bulan ya lebih baik sedikit tapi terus menerus ya. Hmm. Nah, inilah yang akan membangkitkan semangat ibadah yang akan mem mem memperkuat iman, ya. Sebab pada dasarnya semua ibadah itu ada hikmahnya itu, ada yang dapat diketahui dan yang tidak, tapi semuanya itu dalam penguatan iman. Maka ibadah itu ada yang bersifat salbia ada yang bersifat ijabiah, uh -huh. ada yang bersifat to aktif, ada juga yang bersifat kita harus menahan diri. Uh -uh. Seperti puasa itu kan kita menahan diri. Uh -huh. Ya. Nah, ini spesies ar-iman dalam diri kita semakin harus semakin kuat. Nah, terus kata Nabi supaya kuat itu juga <coughs> al-imanu yazidu bi taat. Nah, iman itu dapat tumbuh dengan banyak to'at. Uh -huh. Baca Quran ya di rumah. Jadi jangan nonton Citra Pit Cinta Pitri melulu ya. Nah. Atau manuhara ya hmm. yang setiap Senin sampai Sabtu ya. Nah itu. Nah itu. Jadi banyak baca Al-Qur'an. Nanti mungkin adik-adik para mahasiswi libur ya sedang puasa itu. Nawwiru buyutakum bisalat wa qiraatil Qur'an. Sinari rumahmu dengan salat dan baca Al Qur'an nah ini supaya dawam ya jadi supaya kuat itu supaya istiqomah itu adalah dawam kontinu ya sedikit tapi kontinu ya itu untuk neneng siti nurhayati kemudian hamidah ya nah hmm. ya hamidah ya hmm. uh, ada orang tapi baca alqurannya bagus hmm. ya nah. kemudian tapi suka mencari aib orang iya. nah ini adalah uh, justru bertentangan dengan Quran itu sendiri iya. Ya? dengan Justru dengan bacaan Al-Quran itu Al-Quran bukan hanya dibaca, dihayati, diamalkan Terutama kan <tuh> di dalam Al-Quran itu yang surat Al-Hujurat itu ya Jangan wala talmizu'an pusakum uh -huh. Jangan mencaci maki dirimu uh -huh. Artinya karena diri kita itu sama-sama manusia Mencaci maki orang lain, ya pada rekatnya mencaci maki diri ya. sendiri ya. Hmm. Kemudian jangan mencari aib orang Kadang-kadang hmm. ya. nah, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan Katanya apa itu semut di seberang nampak hmm. ya. nah, Jadi jangan sibuk dengan aib orang Tapi kita harus sibuk dengan aib diri sendiri, ya. sendiri. Hmm. Justru dalam dalam Islam itu adalah besarannya adalah akhlak sehingga kalau kita berdebat masalah-masalah fikih itu harus diutamakan akhlak hmm. ya jadi jangan jadi fikih harus dikalahkan dengan akhlak sebab Nabi ditanya ya apa sih agama itu adin Ad husnul kholuk agama itu adalah baik akhlak hmm. ya. ya jadi mudah-mudahan ya uh, dengan hafalan-hafalan Al-Quran yang banyak itu nanti akan mencerminkan kepada sikap perilaku hmm. ya Mm -hmm. Kemudian yang ketiga dari hidayat itu ya. Iya. Yeah. <tuh> nah, jadi ada orang itu baik dengan Allah ya. Oh kalau sholat rajin. Iya. Yeah. Allahu Akbar. Lendup. Ya. Tapi ya ngomongin orang juga sering. Mm -hmm. Ya. Tapi mm -hmm. biasanya yang suka ngomongin orang bapak-bapak ya, ibu-ibu si ya? <tuh> Nah <tuh> Ini ibadah ini belum belum memberikan pengaruh kepada sikap. Ya, justru dari orang yang baik itu harus baik kepada tetangga. Bahkan ada orang haji, hajinya nggak pernah pergi haji, tapi hajinya haji mabrur. Yeah. Ya. <laughs> ada namanya Abdullah Asakofah, As orang Baghdad. Dia tidak pergi haji, tapi hajinya mabrur. Jadi dia ini tukang sepatu yang mengumpulkan uang, nabung aja untuk pergi haji. Pas mau sudah cukup, melihat rumah anak yatim itu rubuh. Malah bukan dipakai pergi haji, malah niatnya haji itu dipakai, itu belanjanya itu biaya dipakai untuk membangun anak yatim rumahnya yang rubuh tadi. Ya. Ada seorang ulama yang mimpi, Sekian banyak orang yang haji Yang mabur itu diantaranya adalah Abdullah bin As-Sakobah yang di Baghdad Yang membangun itu ya. hmm. nah, Jadi itu Makanya ibadah itu ya Jangan hanya baik saja dengan Allah Tapi juga harus baik dengan Allah Atau baik dengan manusia baliknya. Ha -ha. Tolong menolong manusia ya. uh, Tapi sholat tidak Puasa tidak Ibaratnya orang Mohon maaf nih, tidak pakai baju Tidak pakai celana, cuman pakai sabuk doang ya terus naik motor naik ojek coba bayangkan ya itu sholat itu ibarat pakaian itu celana puasa ibarat baju dari orang puasa enggak sholat enggak ya cuman Baik saja dengan orang ya, ya. Sama, tidak pakai baju, tidak pakai sabuk hmm. ya, Terus naik ojek, coba bayangkan Bagaimana? Baik, set ya. uh, Pemirsa di mana saja anda berada Ini satu tema yang menarik, karakteristik orang bertakwa Terutama bagi kita yang sedang berpuasa uh, Perbincangan yang menarik Dan penjelasan lebih lanjut Tentang karakteristik orang bertakwa Nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Narasumber kita, Amukara Musat um Dokter Andas Haji Nani Naksabali, namun Kita dengarkan dahulu selingan berikut ini Yaitu lagu, ia Nabi dibawakan oleh Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami Bagi Anda yang baru bergabung Kami informasikan bahwa pada pagi hari ini Kami sedang membahas satu tema yang menarik Yaitu tentang karakteristik orang-orang yang bertakwa kita sering mendengar la tatakun, tetapi bagaimana ciri-ciri uh, orang yang bertakwa itu akan dijelaskan kemudian oleh narasumber kita Al Mukarom, Dr. Nanda Haji Nandi Naksabandi, Master Hukum, dan beliau bertugas di Departemen Agama sebagai Kasubdit Publikasi Dawah dan Hari Besar Islam. Baik, mari kita dengarkan penjelasan lebih lanjut. Tapa, Nolset. Jadi karakteristik yang kedua itu orang bertakwa itu suka sholat malam, yeah. ya, suka sholat tahajud. Mm -hmm dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa Salat tahajud itulah kebiasaan orang-orang soleh di masa masalampau hmm. ya. yang kedua adalah wamak roba tulakum ilah robiqum untuk mendekatkan diri kepada Allah murokobah hmm. di saat-saat orang lain sedang tidur nyenyak hmm. malah kita bangun ya dekatkanlah diri kepada Allah disitulah terjadi apa orang yang Cinta mencintai kita cinta Allah, ya seseorang yang adik punya cinta cinta berkasi kasihan kan inginnya dua-duaan. Hmm. Nah begitu pula kita cinta kepada Allah. Di kala orang lain sedang tidur orang sudah tidak ada, nah kita dekatkan kepada Allah. Hmm. Kemudian kehebatan solat malam itu wamak farwatul lis dapat menghapus dosa-dosa kita yang lalu. Hmm. Ya, dosa-dosa kita yang lalu itu dapat terhapus dengan kita melaksanakan solat malam. Hmm. Kemudian Waman Hatun Anil Ismi, ya, dan mencegah orang dari berbuat dosa. Jadi kalau kita sudah biasa sholat malam, ya, jadi mau berbuat, berbuat dosa itu pantaskah saya berbuat dosa pada hmm. saya sudah sholat malam? Hmm. Jadi akan menjadi pengerem ya daripada perbuatan dosa. Hmm. Kemudian Wamat Rodatun Lidai Anja Jasad dapat mencegah penyakit dari tubuh, ya dan nah, dikala kita tidur itu kan mengendap itu di situ lemak-lemak ya. Maka kalau orang yang kolesterol ya, uh, asam urat dan sebagainya, Sholat malam. Hmm. Ya. Sebab so, di situ di kala penumpukan lemak itu kita cairkan dengan gerakan-gerakan sholat itu. Hmm. Itu sangat bagus sekali bagi orang yang sudah oversek. Uh, oversek, yeah. oversek over itu overseated. Ya. Yeah. <laughs> oversek per second mm -hmm. di atas 50. Uh -huh. Orang yang di atas 50 ya yeah. itu sangat baik itu dengan sholat malam itu untuk melancarkan aliran-aliran darah. Mm -hmm. Nah, itu yang kedua itu bahwa orang takwa itu suka uh, apa salat malam. Salat malam. Yang ketiga wah asharihum yastafirun. Di waktu sahur mereka beristighfar, mm -hmm. ya. Yeah. Astagfirullah alazim. Astagfirullah capek dengan istighfar itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz ya itu istighfarnya nabi yunus mm -hmm. capek dengan itu baca sayyidul istighfar allahumma anta rabbi la ilaha illa anta kholabtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastatut a'udzubika min syarri ma sana tu Abu ulaka bi nikmati ka wa abu bidan bi tagfirli fa pa innahu la yaghfirudunuba illa anta. Hmm. Sayyidul istighfar. Penghulunya istighfar, rajanya istighfar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu bersabda, siapa yang membaca sayyidul istighfar, ya, dibaca pagi-pagi. Pagi-pagi pagi hari siangnya meninggal dunia pasti dia masuk surga. Ini kehebatan istighfar ini. Mm -hmm. Ya. Nah, ini para pemirsa ibu-ibu wabil khusus di bulan Ramadan ya. Baca saydul istighfar. Dibaca pagi-pagi, siangnya kita apalagi sekarang banyak flu, macam-macam. Ada flu babi, mm -hmm. Ya, ada flu burung, flu ayam ada juga enggak? Mm -hmm. Ya, flu kambing ya, flu sapi. Nah, itu nanti ya paginya baca itu Minimal tiga kali Minimal berapa dek? Tiga kali Kemudian ketika datang malam Baca lagi Abis maghrib Allahumma antarobbi La ilaha illa antaholakdani Siapa yang membaca di awal malam Malamnya itu sakit Terus meninggal Dia pasti masuk surga. Hmm. ya Nah itulah Jadi orang takwa banyak membaca istighfar Terutama di waktu sahur ya uhum. jadi sudah bangun untuk sholat subuh habis tahajud tidak tidur lagi ya terus dilanjutkan dengan sholat subuh di waktu sahurnya itu banyak baca istiqar kemudian yang selanjutnya yang keempat karakter orang takwa itu wapi amwalihim hakul lisa ilil wal mahrum pada hartanya itu ya diberikan sebagian kepada orang yang minta-minta Ya dan kepada orang yang tidak minta-minta, tidak minta-minta, ya. Tetapi sesama orang miskin, ya, semua orang miskin, mm -hmm. ya. Nah, jadi orang yang minta-minta itu harus dijawab dengan baik. Mm -hmm. Jangan ada orang ngamen ke rumah, ya, pagi-pagi ngamen. Kan sekarang banyak orang ngamen. Mm -hmm. Lagunya lagu dangdut, mm -hmm. ya, pagi-pagi udah buat gitar. Mm -hmm. Padahal istri saya kerja, saya mm -hmm. kerja di rumah cuma pembantu doang, mm -hmm. ya. Pagi-pagi udah ngamen lagu mm -hmm. dangdut rasa cinta kata pembantu saya maaf mas orangnya enggak ada pasti ada <laughs> jangan ditolak begitu atau pintu ditutup plak ya jauh dari maaf dulu mas hmm. maaf dulu deh gitu hmm. ya jawab bahasa itu kan enggak beli hmm. ya. Ini main tutup aja ya. hmm. nah, minimal kita aldi kan ada orang ya, angkat tangan maaf ya jawablah dengan baik atau bukan begitu set jadi si suami atau istri sebelum meninggalkan rumah, berangkat ke kantor, nitip sama pembantu. Kalau ada pengemis, ini nih berikan. Wah, berikan. itu lebih bagus berkah itu <laughs> rumah. Ya. <laughs> ya. Atau ada orang ini tidak minta, ya. tapi menurut pandangan ini orang pasti butuh. Ini orang pasti susah, ya. ya. Jadi harus tahu tanda orang susah. Ya, tanda orang susah ada 4 hmm. ya. <laughs> ini ini ya, kegelajar ilmu? ilmu hukum. Iya, iya. Ya. Ketika saya belajar ilmu hukum, tanda orang susah 4 ya. ya. Pertama pertama orang suatu badannya kurus, ya. kedua lehernya panjang, mata celong, rambut gondol. Nah. Jadi kalau ada orang lewat-lewat aja dengan tanda empat tadi langsung kasih duit. Napa? Apa saya kan nggak minta? Oh, pokoknya bapak ini. Nah. Itu tanda orang susah kecuali Mbak Surip. Mbak Surip rambut gondong tapi banyak duitnya. Tapi kan nggak gemuk kan dia? Ngegemuk ya. Lehernya nggak panjang ya. Nah. Jadi saya ulang ya, badan kurus leher panjang, mata celong, kabut gondol Itu orang susah. Lewat, lewat depan rumah kita langsung gitu ya. Hmm. Nah, itu tanda orang apa? Orang susah. Kalau orang kampung juga sama, tandanya empat. Jadi hmm. orang kota atau orang kampung ada hmm. tandanya empat. <laughs> Pertama orang kampung itu kalau naik mobil tidur, Dek. Ya. Nah, <laughs> jadi kalau Adik nanti di di bis ada orang tidur, ah itu pasti orang kampung. <laughs> Baru duduk sebentar udah mangap. Hmm. Ya, nah, itu. Hmm. Kedua. yang kedua orang kampung itu dibawa ke hotel malah nggak bisa tidur nah, ya <tuh> ada AC oh. ketiga dikasih makan enak malah mencret ya? yang keempat orang kampung tidak suka nutup keran karena dikira pancuran nggak di kampung ya? wah ini air pancuran padahal itu beli itu ya? <tuh> <tuh> dari <tuh> yeah, pam <pump> itu ya <tuh> listrik, <wow> <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> yeah. nah itu ya jadi pokoknya kita harus kalau di masjid-masjid di Jakarta di Kota Besar tutup itu keran ya jangan dibiarin aja bukan pancuran dari sungai ya. mm -hmm. Nah jadi orang bertakwa itu hartanya sebagian diinfakkan. Mm -hmm. Jadi ini bulan Ramadan Rasulullah ditanya Ya Rasulullah ya sedekah mana yang paling bagus? Mm -hmm. Kata Nabi Abdalussadaqah sedaqatu fi Ramadan Sebaik-baik sodakoh Sodakoh di bulan Ramadan yeah. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini Dilipat-lipatkan pahala itu sampai 70 kali lipat yeah. nah, Dilipat-lipatkan Jadi kalau ada Para pemirsa di rumah Ikut taraweh di masjid yeah. Kemudian ada ceramah Ada kotak lewat Itu bukan minta ditepak-tepak mm -hmm. yeah. mm -hmm. Ini ada Ada kotak Tepak Hmm. Ada kotak tepak, bukan minta di tepak-tepak itu diisi, ya. <laughs> diisi. Nah, ada jaket mal, ada jaket mall. Hmm. Hmm. Kalau ke mall, orang bawa duitnya ratusan ribu. Iya. Wah, wow, bawa duit dua ratus ribu kurang kalau ke mall, ya. Tidak malah. Tapi kalau ke masjid, ya, itu ke masjid hmm. jarang orang bawa ratusan ribu, hmm. ya. Bahkan minta sama istrinya, tolong katanya minta seribu, seribu tu, hmm. ya. <laughs> Padahal bidadari itu cantiknya bukan main. Ini dikribit seribu, seribu ya. nah. Jadi di bulan Ramadan ini Perbanyak sodakoh Itu orang takwa ya. Jadi kalau misalnya Kebetulan ada saudara kita Ada kawan kita Buka di rumah kita Maksudnya buka puasa Bukan buka baju dek. Ya. Buka di rumah kita Kita akan mendapat pahala Seperti orang yang puasa itu Dengan tidak dikurangi sedikit pun Yeah. Mm -hmm. Jadi kalau ada orang Kawan kita setengah enam belum pulang tahan Buka di rumah saya pak yeah. mm -hmm. nah. Kita sebagai suami Sebagai laki-laki kadang-kadang senang Ada teman mau buka di rumah kita yeah. Tapi kadang-kadang istri kita mm -hmm. yeah. Ada tamu setengah enam belum pulang Alisnya sudah nyingsat <laughs> Alisnya naik Itu tamu gini hari belum pulang Tahu orang mau buka yeah. Yeah. Padahal minum saja yeah. Minum saja satu teguk yeah, Atau ART atau yang kopi atau satu itu kita sudah dapat pahala, yeah. ya. Mm -hmm. Karena mungkin di kita ini kolek sudah diacur ini buat si dede, si dede, si dudu, si dodo, ya. Mm -hmm. Ya yeah. sedikit saja itu yeah. sudah dapat pahala, yeah. ya. Yeah. Jadi adik-adik. Ya, para pemirsa jangan pelit di bulan Ramadhan. Ya, kalimat Pah terakhir set. Pahalanya terakhir. Ya, kalimat terakhir untuk pemirsa ini. Bagaimana untuk uh, bisa melestarikan uh, menjadi orang yang bertakwa itu? Ya. Uh -huh. Jadi pertama harus banyak berbuat kebajikan. Ya. Ya. Habluminallah banyak istighfar banyak solat. Ya. Nah. Banyak solat malam. Ya. Selamat malam. Kemudian banyak sodakoh. Ya. Tidak ada orang miskin kerana sodakoh. Belum hmm. pernah dalam sejarah. Wah, Pak, bapak itu tadinya orang kaya tuh, sekarang miskin. Kenapa? Sering sedekah. tidak ada. Hmm. Yeah. Ya. Karena kata Nabi, "Ma naqosat shadaqatun min malin." Hmm. Tidak akan berkurang harta karena disedekahkan. Tidak yeah. Enggak jadi orang miskin karena rajin sedekah. Itu yeah. saya kira. Baik, terima tako. kasih, Sir. Pemirsa di mana saja anda berada, demikianlah perbincangan tentang karakteristik orang-orang yang bertakwa yang tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh nala sumber kita. Al-Mukarram Ustaz Dr. Anda Saji Nandi Master Hukum. Beliau sebagai Kasubdit Publikasi Dawa dan Hari Besar Islam di Departemen Agama Republik Indonesia. Catatan Satu akhir dari saya bahwasanya untuk menjadi orang yang bertakwa dua yang pertama kita meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah dan saat yang sama kita juga meningkatkan uh, kesalehan sosial kita bahwa hidup tidak cukup hanya dengan beribadah beribadah beribadah atau sebaliknya kita baik terhadap sesama manusia meluangkan masa hidup tetapi berkurang di dalam hal ibadah kepada Allah mudah-mudahan kita semua dengan melaksanakan ibadah puasa ini semakin meningkat ketakwaan kita meningkat keimanan kita kita dan keluarga kita Menjadi hamba-hamba Allah Umat Rasulullah yang sa'adah, Fid dunia wal akhirah Bahagia dunia dan akhirat Selamat nanti kita di alam kubur Selamat di alam akhirat, itulah Tujuan hakiki hidup kita Hidup yang Husnul Khotima Pemirsa terima kasih atas perhatiannya Terima kasih kepada Ustaz Ust. Nabi Naksabandi Kepada adik-adik dari mahasiswi Iiki Dan juga dari grup Solawat Iiki dan pemirsa Mari kita dengarkan kembali uh, Solawat dari grup uh, Solawat mahasiswi Iiki Udi Tahiyyati Dan akhirnya saya mau klik kerabat kerja Sunandar Idunur, mohon diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh